Nyanyian Siara Kepadamu aku melayangkan mataku, ya engkau yang bersemayam di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan ...memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita... ...memandang kepada Tuhan Allah kita... ...sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami. Sebab kami... ...sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang Dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman Dengan penghinaan orang-orang yang sombong